サマシアン、シャラガンバー。サマシアン、パラアデューヤマンバンディングアンサパティトゥヤ、アンダフィシャリア、タイワン、アンシャマンシャヤサパティアパ、インドネシア、アンシャマンシャヤサパティアパ、ヤディシティガンサパティアパパ、シャラガンバー、アンシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシャマシマシャマシシャマシアンババババ Bisa dibandingkan, cuma yang paling penting adalah disana tuh makmur, rakyatnya sudah makmur Kalau rakyat makmur kan kejahatan pasti turun Dan korupsi n gak ada, disini korupsinya gila-gilaan Makanya p e m i m p i n n y a pada fobia semua ketakutan Karena rakyatnya banyak yang sengsara akibat korupsinya itu Terima kasih Iya. Berikutnya Pak Kris, s i l a k a n Pak Kris Saya cuma komen ya Mungkin terasa takut pada diri sendiri Karena punya kesalahan buat rakyat ya, Itu aja Pak Kris Iya, Terima kasih Pak Kris Pak d i b i o s e l a m a t siang s i l a k a t siang Pak Bagaimana negara Indonesia ini kurang aman Banyak copet, banyak bandit, banyak teroris Kenapa? Karena lapangan kerja itu n gak g ada Sehingga mereka pada begitu Oleh karena itu pengamanan jadi ketat Oleh karena itu p e m b e n a h a n y a Sektor tenaga kerja itu harus benar Data politik ditutup Uangnya untuk meningkatkan tenaga kerja, Pak, akan seperti di Taiwan. Terima kasih, i y a Terima kasih, Pak Hadi. b e r i m a k Pak Hadi. e r i a k a s a a d m a s i Pak Hadi. Terima k a s i Pak h a i t a k a s Pak h i Terima k s i h Pak Hadi. e r i m a k s i h Pak Hadi. i m a s i h Pak Hadi. t e r a s Pak Hadi. Terima k s i h k a d i t a k a s i a k a d i t a kasih, a k Hadi. t e r i a k a i h a k Hadi. t e r i a k a s a k a d i e r a k a s i a k a d e r a kasih, Pak h a d m a k h Pak a e m a k a i h a k d e m a k i a k d e r m a k s i h p a d e r m a k s i h p a d e r m a k s i t e r a s i p i t e r m a i h p i t i m a i h d t i m a k a d a s e t a u r a n a t i d a k a d a t e r o r i s b e d a d e n g a n d i i n d o n e s i a y a n e g a r a n y a n g g a k a m a n b a n y a k t e r o r i s b a n y a k ジャンプン、ジャンプン、ジャンプ a ジャンプン、ジャンプン、e ャン n ン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプ n ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジ a ンプ e ジ a ンプン、ジャンプン、ジャンプ a ジャンプ e ジャ n プン、ジ n ンプン、e ャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプ a ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャン e ン、ジャンプ a n ャンプン、ジャンプン、ジャンプ e ジ a ンプン、ジャンプン、ジャンプン、ジャンプン、a ャンプ a ジン、ジン、ジン i ン、i ン、ジ Baik Pak Hadi, terima kasih untuk komentar Anda Selanjutnya Pak Amir, selamat siang s i l a k a n Pak Amir Selamat siang Pak, kalau menurut saya sih Mungkin Pak ya,、uhum. itu sudah sesuai dengan SOP-nya Pak Kita bukan berlebihan segala macamnya Seperti juga kedatangan Obamak u b Sini juga、uh, lapangan terbang dimana Dan pasar mau ditutup Saya kira memang sudah sesuai SOP lah itu Untuk menjaga keamanan seorang presiden、Pak. Terima kasih Baik, terima kasih Pak Amir Baik, selanjutnya, Ibu Wibi, s i l a k a n Ibu. Kita pantasnya hubunginya dengan Libya, gitu loh. Kita masih mendingan, gitu, lebih aman, gitu. Jadi hubunginya dengan negara-negara Arab, gitu. Ke Arab Saudi, yang primitif, i t u r e m p a n n y a aja nggak boleh nyetir. Kita hubungin b e s a m a aja, jadi kita lebih baik, gitu. Jangan... y a baik. Baik, selanjutnya, p a Leander, terakhir. s i l a k a n p a Leander. Iya. サン、ah、d ルのキタバニア、ディバニンタイワンパー、レディファンアトランキタルビスサディバニンタイワン、プルディンスディケット、シナポレディンスディケット、ジャンパンディラチャ、コロナテクラン、ディンドネシア、メグランヤン、カプレディサディサ、サンプルディラサコロナテクジャーさん、マカヒ。パーリオ、サマツヤンパーリオサマツヤンプーヤ、サラカンヤ、マドサヤヤイト、パクト、サニア、イトマラヤ。 Gitu. Kalau di sini, Bapak s b y itu karena kan sudah berhasil memakmurkan bangsa Indonesia, ya jadi harus dilindungi. Nanti kalau p a k s b y ada apa-apa, bangsa Indonesia k a n susah. Oke.、Okay. Terima kasih, Pak Aryo. Pak Agus, silakan. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore ini, ya, Pak, Pak Agus. Ini memang nonton Inlanders. l a n d e r s itu... ジューロー、バンサー、バンダイト、ムナンガピタニ、バンサー、インランド、シュトスポテト、バンサー、ランダハン、ジャディ、ギビサカルチャ、ケンシーテ、ミンタディハーガイン、シュポテトラ、ジャディトス、メナルボカン、ポミンピンシジャティ、イトフモアサ、ジャディ、シュポティトンジャジャ、マウ、エナジャ、パピシュタニアンガマウ、ジャディトス、メナル Pemimpin Kerdil itu, terima kasih. Pak Hartono, selamat sore Pak. Selamat sore. Silakan. Ya, saya ingin memberikan komentar.、Uh, memang kalau kita melihat dari keduanya itu ekstrim ke ekstrim. Kalau di Taiwan begitu merayat,、uh, belum tentu bisa diterapkan di Indonesia. Kita tahu juga、uh, Presiden kita banyak mengalami ancaman pembunuhan dari teroris. Uh, kita juga melihat contohnya di Amerika Obama pun juga tidak akan naik <tuh>, Tapi bawah tanah tanpa pengawalan Jadi、uh, lebih baik mungkin kita ambil tengah-tengahnya Tidak terlalu ketat dan juga tidak sampai terlalu populis seperti t a i w a n itu saja Terima kasih selamat sore Selamat sore Pak Hartono, Pak Richard Selamat sore Pak Richard s i l a k a n Melakukan pengawalan kepada seseorang kepala negara itu sah-sah saja Cuman jangan sampai、eh, karena itu lalu mengorbankan banyak orang b i s a n y a Pak Sevem, selamat sore. Sorry, Mbak. Dengan, ya, dengan Pak. Singal. Pak Sinyal. Pak Sinyal, silakan anda、uh, memberi opini, Pak. Gini, Pak. Gini, Bu. Wajar-wajar、eh, aja, Bu, kalau Pak Presiden itu mendapatkan keamanan yang spesial ya. Karena negara kita itu dengan negara Taiwan kan berbeda. Kita di sini aja mau masuk mal aja. Kita harus diperiksa. m e masuk gedung-gedung bertingkat aja harus diperiksa. Apalagi seorang presiden. Jadi wajar-wajar aja mendapatkan perhatian khusus karena memang negara kita ini berbeda dengan negara Taiwan. Negara kita ini kan dikenal dengan gudangnya teroris. Itu a d a Mbak. Terima kasih. Selamat malam, Pak f r e n k i Selamat malam. s i l a k a n Dota komentarnya. k Ya, ini saya hanya mau m e ngomentari paling dari dua hal ya. Satu, kalau dari sisi keamanan, saya pikir、eh, keamanan perlu untuk presiden kita dengan kondisi Indonesia yang belum aman Taiwan atau Taipei di s a n a h Tetapi kalau dari sisi tilik, dari sisi、eh, sampai dua penerbangan u u l h p ditunda, itu sih kita kebangetan. Karena untuk satu, apa, satu kunjungan ke Jogja a j a oleh seorang presiden sampai menunda dua puluh delapan penerbangan yang mana itu、uh, terlalu banyak. Kalau dari sisi keamanan, saya yakin itu harus ada pengamanan untuk presiden kita.、Mm -hmm. Tapi kalau dari sisi yang namanya uh, uh, penundaan itu, itu sangat mengesankan saya nggak setuju. Jadi itu mungkin harus ada beberapa perubahan yang lebih baik ke、eh, depannya. Baik. baik. Itu. Terima kasih Pak Franky komentarnya.、Bye. Selamat malam Pak John. Halo selamat malam、oh, Iya silahkan mohon v o l u m olahraga dikejaran dikit Pak John、uh, Saya setuju dengan apa yang tadi y a pertama dapat ya Pada intinya、uh, pengamanan itu perlu buat seorang presiden ya. Cuman yang 28 pesawat s d i r i itu saya tidak mengerti apakah itu karena、uh, domino efek Jadi、uh, satu pesawat s d i r i terus tadi b a n y a m e r e m b e t ke yang lain jadi domino efek gitu Terus、eh, kondisi kita dengan Taiwan Ya tentunya berbeda gitu ya Di sana mereka sudah fully aware Mengenai kewajiban warga negara itu seperti apa Kalau di sini kan、eh, banyak sekali lawan-lawan politik Dan c e n d e r u n g dengan suatu kekerasan ya kan、mm -hmm. Teroris dan seterusnya Memang layaknya seorang presiden itu harus d i l i n d u n g i keamanannya gitu、okay. Terima kasih Terima kasih Pak John Selamat malam Pak j a c k y Malam. Bagaimana komentarnya? Nah, kalau menurut saya sih Masih untung 28 penerbangan yang didilai Kalau seluruh maskapai n Gak g boleh terbang nah Itu baru <laughs> Terus jangan harap deh Presiden kita naik kereta Masih jauh、hmm. nah, Terima kasih Pak Jiki tanggapannya Dan masih ada waktu lagi di 633 9160 Selamat malam Pak John マラークはジョン。Oh, え a さん、ジャ o ン、スタンスジャーン、スタンスジャ b ン、スタンスジャーいスタンスジャーン、スタンスジャーン、スタンスジいーン、スタンスジャーン、スタンスジャーン、スタンスジャーン、スタンスジャーン、スタンスジャーン、スタンスジャー なーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパー a のパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチ e パーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパ a チのパーチのパーチのパーチのパーチのパーチのパーのパーチのパーのパー 私はそれを見つけたらいいです。私 a それを見つけたらいいです。私はそれを見つけたらいいです。私はそれを見つけたらいいです。 バイクはガシッと。